Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-albihi wa rasulihi nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Para iqwah Bapak, ibu, saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi Poin yang pertama Kita katakan bahawa Nasihat yang pertama adalah Meyakini sebaik-baiknya pemilik harta yang asli adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan akan hal itu, yaitu surat Al-Hadid ayat berapa? Hah? Ayat tujuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aminu billahi wa rasulih. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan menafkahkanlah, sedekahkanlah dari apa-apa? Mimma di sini ma, ma an yang menunjukkan kepada keumuman. Apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian penerus. Nah, ini. Ini poin yang kedua nantinya. Penerus Di dalamnya Saya ingin bahas poin yang pertama dulu Imam Ibn Kathir rahimahullahu Ta'ala Ketika mengomentari ayat ini Perhatikan baik-baik Beliau berkata Amara Ta'ala bil-imani wa bi-rasulihi alal wajhil al akmal Waddawami wa s-sabat wa ala dhalika wal istimrar Wa hasza ala al infaq. Mimma jaalaku mustahlafinafi. Ay, mimma huwa maakum ala sabili l'ariyah. Lihat ya. Dan saya langsung kepada poin yang kita tuju dan Allah memerintahkan dalam ayat ini untuk menafkahkan dari apa-apa yang Allah swt jadikan untuk kalian sebagai mustakhlaf penerus dari harta tersebut. Yaitu maksudnya Allah memberikan harta tersebut Yang ada pada kalian sekarang Alasabilil ariyah Pinjaman Apa manfaatnya Meyakini bahwasanya Pemilik asli harta adalah Allah Dan kita yang memegang harta tersebut Hanya sebatas pinjaman Maka Manfaatnya ada pada ayat yang ter, yang kita baca tadi Yaitu Kita akan gemar Dan mudah Ringan tangan Untuk melaksanakan perintah Dari pemilik asli harta Wallillahilmasalul a'la Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi Dari apa yang saya sebutkan sekarang Saya berikan harta saya Sebagai pinjaman kepada si fulan Atau saya titipkan harta saya kepada si fulan Kemudian nanti saya perintahkan kepada si fulan tersebut Tolong kasihkan harta itu kepada si fulan Kira-kira yang saya titipkan ini Mau gak dia menggang, Mau gak dia tidak mau Mau gak dia bakhil, kikir, pelit, medit Cetil Bahasa Gunung Kidul Saya tadi pagi Siang ke Gunung Kidul Cetil, betul ya Ya Tidak, karena dia hanya Memegang sebagai penerus Penitip, dititipi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini wa pertama dari nasihat ini. Yakini pemilik asli adalah Allah. Anda pemilik asli harta adalah Allah, Anda akan mudah mengerjakan perintah-perintah yang ada datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah. Min taimati makasabtum dari kebaikan-kebaikan harta-harta yang baik yang kalian dapatkan. Maka para ikhwah sekalian ini nasihat yang pertama Dan nasihat ini juga bisa kita ambil dalilnya yang lain yaitu surat An-Nur ayat 33 Dalil dari nasihat yang pertama ini juga dalilnya surat An-Nur ayat 33 Saya bacakan dari tengahnya karena itu inti dari dalil yang kita sebutkan Allah berfirman wa atuhum min ma'lillahi alladhi atakum Sebelum saya lanjutkan Surah An-Nur ayat 33, saya lihat Surat Al-Hadid ayat 7. Akhirnya, faladinaa manumimku mu'awamfaku lahum ajarun kabir. Maka orang-orang yang beriman dari kalian dan menafkahkan hartanya bagi mereka pahala yang besar. Lihat, ada keselarasan atau garis lurus antara meyakini pemilik asli harta adalah Allah dengan kemudahan Menafkahkan harta. Ingin tidak menjadi seorang yang bakir, kikir, pelit, medit. Maka yakini pemilik asli harta adalah Allah. Kapan kita dapat perintah oleh Allah. Nafkahkan, sedekahkan. Sudah engkau memilikinya ya Allah. Ini saya nafkahkan. Lihat surah An Nur ayat 33. Allah berfirman. Wa'atuhum min ma'lillahi ladhi a'atakum. Dan. Berikanlah kepada mereka yaitu orang-orang yang miskin dari harta-harta Allah bahkan di sini terdapat idhofah penggandengan terhadap Allah dan idhofah ya tadullu ala tamlik idhofah menunjukkan kepada kepemilikan min malillah hartanya Allah yang Allah berikan kepada kalian ini juga menunjukkan faedah yang sangat luar biasa, yakini Allah pemilik asli harta, kita hanya sebagai penerus penit, yang dititipi, maka kita akan mudah memberikan sedekah dari harta yang kita pegang sekarang. Kemudian nasihat yang kedua, yaitu bahwasanya harta bukan tanda kemuliaan. Sebagaimana tidak punya harta bukan tanda kemiskin, bukan tanda kehinaan. Ini nasihat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al Fajr dari mulai ayat 15 sampai 17. Fa amal insan idama betala hurubhu fa akrama wanaamahu fayqul rubbi akraman. Wa ama idama betala fakdaralehi rizqah fayqul rubbi ahanen. Artinya Adapun manusia jika diuji oleh Robnya dengan dimuliakan diberikan nikmat maka dia mengatakan Robku telah memuliakan aku. Adapun jika dia diuji dengan disempitkan harta maka dia mengatakan Robku telah menghinakan aku. Perhatikan baik-baik dua asumsi ini bahwasanya kekayaan adalah tanda kemuliaan kemiskinan adalah tanda kehinaan langsung dibantah oleh Allah pada ayat yang ke-17 kallaa kallaa artinya tidak sama sekali yang mana Imam Ibn Katsir ketika mengomentari ayat ini beliau mengatakan hadza ingkarun minallahi taala ini adalah pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala Alaman za'ama Terhadap siapa yang mengira bahwasanya kemuliaan dengan harta Dan kemiskinan Adalah tanda kehinaan Maka ini ingkar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau kita lihat Ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Di dalam kitab Majmuul fatawa ditanya Ayuhuma afdal Al-ghaniyus syakir Amil faqirus sabir Mana yang lebih utama Kaya yang miskin atau eh, apaan? Miskin yang bersabar, kaya yang bersyukur. Sebelum saya sebutkan jawabannya dari Syekhul Islam, antum mau yang mana? Aklamasi ya? Semuanya kaya bersyukur. Aklamasi? Yakin? Para ekuannya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan baik-baik sebelum saya jawab sebutkan jawabannya yang disebutkan oleh para ulama mana yang lebih utama sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiah tadi bahawa Al Munawi mengatakan ketika beliau mengomentari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. bersabda yadqulu fukrau al jannata qabla al aghniyah dengan 500 tahun. Orang fakir masuk ke dalam surga sebelum orang miskin eh sebelum orang kaya 500 tahun. Masih mau jadi kaya orang kaya? Imam Al-Munawi ulama abad ke-12 atau ke-13 Hijriah dalam kitab beliau Faydul Qadir mengatakan, "Hadza min akwa hujajin man Fadlal Fakr alal Ghani alal Ghina. Ini adalah hujah yang terkuat. Ini pun hujah salah ini. Alasan yang terkuat, dalil yang terkuat bagi siapa yang lebih mengutamakan kefakiran dibandingkan kemiskinan. Ini dalilnya. Dan ini tidak bisa terbantahkan. Satu kosong. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas dan juga Imran bin Hussein, radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi Muhammad Shallallahu Anhuma bersabda, "Ittala'atu fil jannati, fara'iytu akthara ahliha al fuqara Aku menilik ke dalam surga, ternyata penghuni yang paling banyak dari surga adalah orang-orang fakir. Masih mau? Jadi orang kaya. Yang ketiga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Usama ibnu Zaid, Rasulullah SAW bersabda, "Kumtu ala babil jannah, faida amatu man dhalha al wa ida ashabul jiddi mhabusun. Aku dan para ulama mengatakan. Para ulama hadis terutama ketika mensyarah hadis-hadis yang seperti ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau bercerita tentang surga makna maka maksudnya as sahu aqwal ulama pendapat yang paling benar dari pendapat para ulama tentang bahwa nabi menceritakan tentang surga atau nabi di dalam surga sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah diperlihatkan kepada beliau bahwa kejadiannya nanti akan seperti itu. Dan ini adalah kekhususan yang dimiliki hanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Ternyata amatu man dakhala. Kebanyakan mayoritas yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Adalah orang-orang miskin dan Orang-orang yang diluaskan rezekinya mahbusun tertahan, bukan masuk bukan tidak masuk surga, tetapi tertahan. Kenapa? Karena masih banyak hitungan. Disinilah para ikhwan rahmati Allah Allah ketahui bahwasanya harta bukan tanda kemuliaan, sebagaimana miskin bukan tanda kehinaan. Terutama lagi kalau kita perhatikan ayat tadi, bukankah Allah berfirman, fa'amal insan idamabatalahu. Adapun manusia, jika Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya, kemudian menyebutkan kekayaan, faakromahuana amahu, Allah memuliakannya, memberikan nikmat, anugerah, harta kepadanya. Tapi itu adalah ujian. Apalagi kalau seandainya kita baca hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda wa aulubika min syari fitnatil ghina. Artinya dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari keburukan ujian ni fitnah ya. Fitnah itu banyak artinya. Dalam hal ini ujian, godaan, Uj keburukan. Lihat ada kata-kata syar, keburukan, ujian kekayaan. Adapun kefakiran lihat hadis Rasul, wa a'udzu min fitnatil faqr. Aku berlindung kepada engkau dari ujian kep Kenapa ketika kekayaan disebutkan ada keburukan, ketika kemiskinan tidak disebutkan ada keburukan dan memang dua-duanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung diri darinya. Dijelaskan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah masalah ini. Paham masalahnya? Hah? Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "A'udzubika min syarri fitnatil Rina, Aku berlindung kepada engkau ya Allah Dari keburukan ujian kekayaan Keburukan Ada kata-kata buruk Kayak dunia itu buruk Sedangkan untuk kefakiran Beliau berlindung juga Hadis riwayat Bukhari Muslim Aku berlindung kepada engkau Dari ujian kefakiran Tidak ada keburukannya Paham sekarang bedanya? Nah, apa yang tersirat dari itu? Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh al hafidz ibnu Hajar al-Suklani dalam kitab beliau yang sangat fenomenal Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dan sedikit melenceng saya ingat Fathul Bari ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang dilencengkan ini sekarang. Sepertinya terjadi perkataan para ulama turun-menurun. Sebuah perkataan yang mereka warisi satu dengan yang lainnya sampai kepada al hafidh Ibnu Hajar. al hafidh Ibnu Hajar ketika menulis Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, beliau dicela. Wahai fulan, sudah banyak yang mensyarah Sahih Bukhari sebelum engkau sudah ada dan sejaman dengan engkau banyak. Ya, Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Rajab, kemudian Umdatul Qari Kemudian yang dikarang oleh Al-Ayni. Semuanya ber, ber, ber, mensyarah sah sahih Bukhari. Karena memang kitab yang fenomenal pada saat itu adalah sahih Bukhari. Semuanya ingin mensyarahnya. Apa yang dijawab oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama istiqomah kita di dalam agama. Beliau menjawab makana lillahi yabqa sesuatu yang karena Allah itu yang abadi apapun bentuknya apapun pekerjaannya jadi pengurus masjid jadi pengurus organisasi jadi apa saja menuntut ilmu ibadah yang karena Allah itu yang abadi yang ibadahnya naik turun Kadang-kadang turunnya sangat signifikan, ya. Yang ibadahnya Senin, Kemis, Senin, Kemis, itu pasti koreksi niatnya. Nuntut ilmunya Senin, Kemis. Bulan ini semangat, enam bulan ke depan hilang dari peredaran dunia persilatan majelis ilmu. Dan biasanya, Subhanallah yang sudah keluar dari kumpulan orang-orang soleh, tidak lama kemudian mungkin beberapa bulan kita dengar si fulan sudah melenceng dari agama Allah. Si fulan ditangkap polisi karena narkoba atau yang semisalnya. Ini memang tabiatnya maksiat. Tabiat maksiat salah satu syuhmul maksiat adalah, keburukan maksiat adalah, dia anggan merasa tidak cocok untuk kumpul dengan orang-orang saleh. Maka jangan pernah nyoba nyoba maksiat. Dan itu diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alam ya'ni lil amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa yakunu kal ladzina utul kitaba min qablik min qablu fatala alaihim amadu faqasat qulubuhum kathirun minhum fasiqun." sudah tidak mau Husuk terhadap zikir kepada Allah apa yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang ahlul kitab yang akhirnya hatinya mengeras akibat maksiat kalau sudah hati mengeras menjadi orang-orang fasik maka hati-hati para ikhwah kalian dirahmati Allah kita kembali ke permasalahan tadi lihat Al Hafidz Ibn Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari beliau mengatakan Sorhavi fitnatil gina bidik rishar. Di dalam hadis tadi Rasul menjelaskan dengan terang tentang ujian kekayaan dengan menyebutkan keburukan. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan ujian kekayaan. Isarotun atau isaratan ila anna mazratahu akhara min mazrati gairih. Ini menunjukkan isyarat bahwa keburukan yang ditimbulkan dari kekayaan lebih besar dibandingkan keburukan yang ditimbulkan dari kemiskinan. Maka para ikhwah sekalian, orang yang punya kelebihan harta cenderung dia sombong. Angkuh congkak. Dan subhanallah, Memang ada selalu kaitannya antara al-haqumuttaqur dengan ta'fahur. mengumpul ngumpulkan harta, kemudian pasti timbul sifat yang kedua, ta'fahur. Itu pasti, ya? Maka para ekorn yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau beliau kemudian beliau mengatakan au oh, taghlifan ala ashabi hatta la yagtarru fayaghfulu an mafasidihi atau peringatan keras berat kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya sampai atau sehingga mereka tidak lalai sehingga mereka lupa tentang keburukan-keburukan harta ini para ikhwas sekalian maka Poin yang pertama yang saya katakan tadi bahwa harta bukan tanda kemuliaan sebagaimana apa miskin bukan tanda kehinaan. Kalau ditanya dengan pertanyaan yang tadi Syekhul Islam jawabannya apa Ustad? Beliau mengatakan afdoluhuma masih ingat pertanyaan yang ditujukan kepada Syekhul Islam? Apa pertanyaannya? Mana yang lebih utama? kaya bersyukur atau miskin bersabar antum mau kaya bersyukur kan atau mau miskin bersabar hmm. mana yang lebih utama maka beliau menyata, menyatakan afdhaluhuma atqahuma yang paling utama dari keduanya adalah yang paling bertakwa dari keduanya fa ini stawaya fit taqwa Istawa ya fitrah ya. Jika sama dalam ketakwaan, maka sama di dalam derajat dan tingkatan. Ya, saya ingin menyebutkan satu dalil saja tentang hujah alasan yang dijadikan sebagai sandaran oleh para ulama tentang keutamaan kaya yang bersyukur dibandingkan miskin yang bersabar. Apa dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah saw bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 'Ana fukara al atau Rasulullah saw. Fakalu ya Rasulullah, 'Zahab ahlu dhu'uri bid ula wa naimil mukim'. Dalam hadis yang lain, 'Zahab ahlu dhu'uri bil ujur'. Wahai Rasulullah, kata orang miskin dari kaum muhajirin, orang-orang kaya menggondol pahala begitu banyak Rasulullah SAW langsung bertanya Wa mana? Kenapa kau bisa demikian? Maka kemudian orang-orang miskin berkata Yusulun kama nusolli. Orang-orang kaya sholat sebagaimana kita orang miskin sholat. Wasyumun kama nasum. Orang-orang kaya puasa sebagaimana kita orang miskin puasa sama itu. Balance Tidak ada perbedaan. Tetapi wahai Rasulullah. Mereka bersedekah. Kami tidak bisa bersedekah. Mereka memerdekakan budak. Kami tidak bisa memerdekakan budak. Dan memerdekakan budak butuh harta. Lihat. Di sini faedah yang sangat menarik. Dari lifestyle-nya, gaya hidupnya para sahabat. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kenapa mereka mendapatkan radhiallahu'anum wa radhu'an. Punya gaya hidup seperti ini. Orang-orang fakir muhajirin. Mereka mengadu kepada Rasulullah. Saya tanya kepada hantu. Mereka mengadu kepada Rasulullah. Apakah aduannya ingin kaya. Atau ingin banyak dapat pahala seperti orang kaya. Hah? Ingin banyak dapat pahala. Mereka tidak ingin kaya. Tapi bagaimana pak Kami dengan kemiskinan kami Sama pahalanya dengan orang kaya Ini gaya hidup yang harus kita Kembangkan di tengah masyarakat kita Terutama di antara diri kita dengan teman-teman kita Berlomba-lomba Dalam kebaikan Menyesal kalau seandainya Kehilangan sesuatu Kesempatan untuk Beribadah di Lebih menyesal Dibandingkan ketika Kehilangan Kesempatan untuk menggapai dunia. Saya pernah nanya kepada seseorang, siapa yang pernah hilang perkara dunia di sini? Dalam jumlah yang banyak. Saya Ustadz berapa? 20 juta. Di mana hilangnya di rumah? Taib, setelah antum tahu bahwasanya diri setelah kamu tahu bahwasanya hilang 20 juta, bagaimana bentuk rumah habis saya obrak-abrik Ustadz Kenapa? Karena menyesal, merasa kehilangan. Merasa rugi, kehilangan 20 juta Pernah tidak Kita merasa menyesal Kehilangan, merasa rugi Ketika kehilangan kesempatan untuk Beramal ibadah Contoh Kehilangan kesempatan Dua rakaat sebelum subuh Yang lebih baik daripada Dunia dan seisinya Pernah menyesal kira Kehila Kehilangan 100 ribu saja Mungkin kita jalani jalan gang ini atau kita padahal hari itu kita tidak jalan di situ betul nggak? Ustaz kayaknya detail sekali pengalaman ya ya kita merasa menyesal merasa rugi merasa kehilangan ketika kehilangan dunia tapi tidak merasa menyesal umur sudah berlalu makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ma'na dimtu ala shayi nadami ala yaumin. Grebat Fihi Samsuhu, nqas Fihi Ajali, walam yajid Fihih Umri. Wa nqas Fihih Umri, walam yajid Fihih Amali. Tidak aku pernah menyesal terhadap sesuatu. Seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya pada hari itu terbenam dan umurku berarti berkurang, amalku tidak bertambah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat membenci dan juga ini perkataan juga hampir sama dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud, perkataan yang sama, mereka mewarisi satu dengan yang lainnya. Beliau mengatakan innal akrahu rajulan sabahlalan. La fi amali dunyan wala amali akhirah. Aku sangat membenci seseorang yang bengong, manyun gitu. Ya. Coba antum lihat di jalan-jalan kadang-kadang ada orang rokok di sini. Buka baju manyun dia Trailer lewat gak bodoh amat ya? Banyak seperti itu Aku itu namanya Sabahlal Jangan kasih nama anak Sabahlal Karena sering saya ditanya Ustaz tolong dong nama Anak saya Saya baru mendapatkan anak Dilahirkan anak untuk saya Tapi namanya yang agak nyentrik Ustaz Yang jarang orang bernama dengannya Saya bilang apa ya Fir'aun kali hmm. Sabahlal, jangan kasih nama anak Sabahlal, karena itu namanya Bengong, manyun, tidak ada pekerjaan dunia Ataupun akhirat yang dia tuju Padahal aku yang dirahmati oleh Allah Kemudian Rasulullah SAW Memberikan amalan, singkat cerita dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan amalan Yaitu bertasbih, subhanallah 33 Bertahmid, alhamdulillah 33 Bertakbir 33 puluh tiga duburokuli Setiap selesai sel selesai solat, maka pulang mereka kaum muhajirin senang. Kalian sedekah berapa saja, terserah kami cuma bisa mengamalkan ini. Kata Rasulullah saw, tudrikuna bihi mansabakum. Watasbiku nabihiman ba'adakum. Kalian akan menyamai para sahabat orang-orang sebelum kalian, ataupun kalian akan mendahului orang-orang setelah kalian amalan dengan mengamalkan ini. Alhamdulillah. Ya dikumulah semeru. Dengan mengamalkan ini, pulang mereka. Udah kalian amalkan apa saja, kalian bersedekah berapa saja. Lihatnya. Gemarnya para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang perlu dicontoh. Saya minggu-minggu ini sering mengabarkan rubah mindset berpikir Anda. Ketika Anda bertemu dengan seseorang apapun jenisnya. Tua, muda, kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, pengusaha, ataupun tukang beca, tukang ojek. Anda yang paling Anda lihat adalah dua hal. Qulub artinya iman Takwa dan amal Jangan pernah lihat dua hal Rupa dan harta Karena itu bukan standar prestasi Karena kita tidak pernah mesan rupa kita kepada Allah Kita tidak pernah mesan harta kita, rezeki kita kepada Allah contoh para sahabat yang dijadikan sebagai prestasi adalah bagaimana mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ini yang harus kita gali di tengah-tengah kita. Makanya orang-orang muhajirin tadi pulang gembira, silakan orang kaya kamu bersedekah berapa aja, kami bisa menyainginya. Ternyata orang orang kaya mendengar apa yang mereka amalkan. Karena tadi syaratnya illa Mansona amit lama sonaatum kecuali orang yang mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan orang-orang kaya mendengar apa yang mereka amalkan akhirnya mengamalkan berarti sama tetap saja mereka kalah orang-orang fakir muhajirin datang lagi kepada Rasulullah ya Rasulullah sami a'ikhwanun namin ahil al amwal faalumis lama faalna wahai ya Rasulullah orang-orang kaya mendengar apa yang kami kerjakan Maka mereka mengerjakan seperti yang kita kerjakan, berarti sama saja kami kalah pahalanya. Lihat. Kemudian Rasul Sallallahu Sallam mengatakan setelah itu, zalika falulillahi yuthihman yasha. Itulah kemurahan, kemutia, kemuliaan, keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikandakinya. Para ulama mengatakan di antaranya al-hafidh Ibn Hajar hasa dalilun Allah fazlil ghina ala al-fakr. Ini dalil. Keutamaan, kekayaan dibandingkan kemiskinan Jadi yang menjadi ukuran bukan kaya atau miskin Tapi takwa atau tidak dengan kaya dengan miskinnya tadi Karena dua-duanya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nasihat yang ketiga Saya dikasih Ustaz pertanyaan katanya Nanti aja pertanyaan Nasihat yang ketiga para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu. Harta kita yang sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah. Harta kita yang sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dari Al-Harith ibn Suwid. Ayyukum mal warithi ahabu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Mencintai harta orang lain. Siapa di antara kalian lebih mencintai Harta orang lain dibandingkan hartanya sendiri Langsung para sahabat menyanggah Ya Rasulullah Maminna ahadun illa malu ahabu ilaih Wahai Rasulullah Tidak ada seorang pun dari kita Kecuali hartanya lebih ia sukai Dibandingkan harta orang lain Ngapain mencintai harta orang lain Ya, Mengecet rumah orang lain Ngapain Nyuci mobil orang lain Ngapain Nguci Pintu rumah orang lain ngapain Tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Fa inna ma lahuma kaddam Wa ma luwarithi ma akhar Sesungguhnya harta yang dia miliki adalah Yang dia jalankan di jalan Allah Itu harta anda sebenarnya Makanya saya katakan dan ini juga saya dengungkan Minggu-minggu ini Saya bisa berani buktikan Orang-orang yang petantang Petenteng dengan hartanya dia menyombongkan diri dengan hartanya dan itu memang kecenderungan yang sangat signifikan dari orang yang kaya. Yang diluaskan rezekinya cenderung sombong. Sebagaimana karun. Saya bisa membuktikan orang seperti ini tertipu dia dengan dunianya. Kenapa? Karena harta yang sebenarnya adalah harta yang dia jalankan di jalan Allah. Adapun yang dia mobil yang dia... Mewah-mewah kan Rumah yang dia megah-megah kan Kalau dia meninggal Milik siapa? Ahli waris Kalau dia meninggal Tidak akan dibawa Dalam hadis riwayat Bukhari Tiga yang akan mengikuti mayat Dua pulang, satu tersisa Yatba'ul mayita thalatha Yang akan mengikuti mayat, tiga Yarji'umin husnan wa yabukawahid yang dua, nomor satu dan nomor dua pulang. Nomor tiga yang akan tetap. Yarji'amin wa ahluhu wa maluh. Yang akan pulang darinya, dari mayat tersebut, hartanya dan keluarganya. Akan pulang. Yang tertinggal hanya amalnya. Maka yang sebenarnya kita miliki adalah yang dijalankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain, yang mendalili poin yang ketiga ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Yaqulu benu Adam, mali-mali. Anak manusia mengatakan, Hartaku, hartaku. Malaka min malika illa ma ma'akalta fa'afnaid. Padahal, ini fungsi harta ada tiga. Dalam hadis ini, yang saya bacakan sekarang, fungsi harta cuma ada tiga. Tidak ada harta yang kamu miliki, kecuali yang kamu makan. Lalu habis keluar. Saya jadi ingat waktu saat Firanda hafidzullahu Taala ke Banjarmasin baru kemarin beliau saya ceritakan saya punya prinsip kalau makan itu yang penting enak di lidah kenyang perut masalah sakit entar itu prinsip saya kalau makan mau itu asam urat jerawan terus saja dimakan yang penting nyaman di lidah. Alhamdulillah bisa kenyang perut sehingga tegak punggung untuk sakit. Ntar kan belum pasti sakitnya, enaknya pasti. Kata Ustadz Firanda, ada lagi satu din. Kaedah makan, saya pernah ketemu dengan teman, beliau gemuk sekali. Bukan Ustadz Amrullah, bukan. Beliau gemuk sekali. Tapi makannya banyak. Saya peringatkan eh antum itu gemuk sekali, makannya banyak sekali. Ustadz tenang, selama dia masih bisa keluar, saya akan tetap makan. Subhanallah, keedahnya luar biasa ini. Para ikhwah, ini berkaitan dengan makannya. Yang kita makan, dan khusus untuk makan para ikhwah sekalian. Saya ingin mengaitkan masalah makan dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ajak, terutama Ustadz-Ustadz yang... Saya ini diundang ke Jogja ini malu sebenarnya, terutama di hadapan para mahasiswa ustadz-ustadz kibar di sini yang yang berbicara tidak ada ilmunya di sini, ya kata para ulama inna bil madinati malikan. sesungguhnya di kota Madinah ada seorang Imam Malik, sesungguhnya di Jogja ada ustadz Afifi, ada ustadz Abu Sa'ad, ada ustadz banyak sekali ustadz-ustadz di sini, tidak pantas saya ngomong di sini. Nah, tapi karena undangan dan ini pun Dicelek oleh panitia Ya akhirnya Kita mengadakan kajian ini Saya ingatkan nanti minta Kepada ustad-ustad Tentang memahami Sifat Allah Al-Hakim Ini luar biasa Menjadikan hati kita lapang Sifat apa? Al-Hakim Yang artinya maha bijaksana yang maknanya adalah Menciptakan sesuatu secara Proporsional Allah itu sebagai pencipta Al-Khalik dan Al-Hakim Al-Khalik artinya Maha pencipta yang profesional Memang Allah ahlinya Mencipta Dan Al-Hakim Allah sebagai pencipta Memang menciptakannya Secara proporsional Segala sesuatunya diletakkan pada tempatnya Sesuai dengan kadarnya Makanya apa saja ciptaan Allah dirubah pasti mendatangkan laknat Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. La'anallahul washimat wal mustawshimat wal namisat wal mutanammisat. Di, di akhir hadis. Al-mughayyirati li khalqillah. Al Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang minta ditato, wanita-wanita yang mengerik alisnya dan yang minta dikerik alisnya. Kenapa? Karena pasti tidak sesuai dengan hikmah Allah. Allah menciptakan face face manusia, wajah manusia kemudian dikasih alis, itu memang cocoknya begitu. Wajahnya lonjong, alisnya agak begini. Ya. Makanya perempuan akhwat yang di atas, kalau seandainya dikerik alisnya kemudian dicoret-coret ada coretannya kemudian. Begini ke bawah atau ke atas. Pasti jelek. Karena tidak sesuai dengan sifat Allah al-hakim. Maka coba minta nanti dikupas sama Ustaz Ustaz. Hikmah Allah itu pada tiga hal. ya Pada penciptaannya. Pada pensyariatannya. Dan pada halal haramnya. Bahas ini. Kita akan lebih nunduk kepada Allah. Apapun yang Allah ciptakan, sesuai dengan hikmahnya. Syariat apapun yang Allah syariatkan kepada hambanya, sesuai dengan hikmahnya. Halal dan haram apapun dari perkara e, muamalah, tingkah laku, makan, minum, pakaian, pasti sesuai dengan hikmahnya. Saya beri contoh ya, biar kita menghadapi dunia lapang. Misalkan, perkataan Imam Ahmad. Kepada seorang sahabatnya yang sangat terkenal dituliskan di dalam kitab Manakib Imam Ahmad. Ketika beliau berkata kepada anaknya, In nama huwa ta'amun duna ta'am, walibasun duna libas, In nama hia ayyamu qala ilu. Sesungguhnya, wahai anakku, makanan di dunia ini ada yang tingkat tinggi, ada yang rendah, sama makanan. Fungsinya apa? Fungsinya sebagaimana yang disebut, fungsi makan apa? Pak? Kenyang doang. Menegakkan tulang, punggung. Kalau fungsi makan cuma kenyang doang, makanya tiga per tiganya cuma makan aja. Ya, fungsi makan, adalah menegakkan tulang punggung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hasbul adaminya lukeima tu nyukim nasul Cukup anak manusia beberapa suap yang dia menegakkan tulang punggungnya. Fain ghalabatil adaminya nafsuhu. Faslul sunlit taal, waslul sunlit syarab, waslul sunlit nafas. Kalau seandainya hawa nafsu mengalahkannya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Nah, saya ingin menyungut tentang makan tadi. Ada orang kata Imam Ahmad inna mahuatoh am dun atau am syarabun dun syarab alibas liman libas dia ada yang makan kalau sarapan pagi cukup hanya dengan dua lembar bakwan dengan satu gelas kopi panas selesai sarapan paginya ada orang yang sarapan sampai ratusan ribu fungsinya sama. Itu yang dimaksud oleh ma'am ma'am hati, inna ma'am ta'am dunata'am. Libas, duna libas. Pakaian, ada yang harganya ratusan ribu, bahkan satu juta. Ada yang lima puluh ribu, ada gak? dapat Masih dapat Fungsinya apa? Fungsinya menutup aurat. Sama. Ini yang melapangkan hati kita. ya, yang salah adalah yang disempitkan rezekinya, kemudian dia memaksakan untuk sesuatu yang dia tidak sanggup. Sama seperti misalkan, saya paling sebel melihat anak-anak kelas SD atau SMP kelas 1, kelas 2, sudah megang gadget. ya, Megang smartphone, handphone-handphone pintar. Tapi bisanya cuma miss call. Ih, Subhanallah... Sekol Atau kalaupun telpon Yang paling cepat dipencet adalah yang merahnya Telpon saya balik ya Ya Ya Maka ketika kita memahami Al-Hakim Misalkan Kalau di Arab Saudi Yang sering ke pasar itu laki-laki Maka saya paling hafal Untuk harga-harga ikan Ada ikan Yang dua kilo Harganya 5 real. Kalau 5 real, 1 realnya 3 ribu berarti berapa? 500 ribu. Murah gak? 2 kilo. Ini cocok untuk dunia mahasiswa nih. Yang pokoknya murah, meriah, banyak dapatnya. Boleh cerita sedikit tentang murah ya. Ini ada hadis Rasulullah SAW kan berbunyi. Rahimallahu Samhan idha ba'a Samhan idha shtara Samhan idha ktawa ya, Memang saya kalau ceramah Melenceng-lenceng banyak sekali Mohon maaflah begitu ya Karena saya banyak cerita masalahnya Allah merahmati Seseorang yang Dia santun Ketika jadi pembeli Santun ketika jadi pemjual Dan santun ketika dia menagih hutang Saya punya cerita Karena berkenaan dengan mahasiswa tadi yang sukanya murah-murah, meriah begitu ya. Kita mahasiswa dulu waktu di kampus, kalau beli semangka itu maunya yang tiga realan, kalau bisa yang dua real tapi dapatnya lima kilo gitu. Karena semangka semangka di sana kan besar besar. Pernah saya datang ke sebuah toko, kalau yang semangka dua realan yang dapatnya besar itu biasanya di tengah-tengah jalan kita dapat. Saya pernah ke toko, saya tanya dan memang kualitasnya beda. Saya pernah tanya. Besarnya sama, saya kira ini harganya juga seperti yang di jalan-jalan. Saya bilang, "Kam Hata? Berapa ini?" "20." Kata dia, "20 real." Saya sebagai al'adah muhakkamah, adat merupakan kebiasaan, saya tawar, "2 real, mau enggak?" Diludahin saya nya fuh kali dia fuh subhanallah saya bilang luar biasa ini benar sabda rasul samhan idz harus santun kalau nawar harus santun kalau nawar ya 20 ya tawar 18 atau 17 gitu ini 20 nawarnya 2 real gimana ya subhanallah tapi katanya kalau di malioboro Harga sepertiga Sepertiga Antum pengalaman ya <tik> <tik> Ya Nah itu sesuai dengan kebiasaan lah nantinya Taib para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Faedah yang kedua dari harta Rasulullah Wasallam bersabda Wama labista Faafnai Adapun yang kamu pakai hancur Semua yang kita pakai dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, dari mulai rumah kita, alat transportasi kita hancur. Itu pakai, itu fungsi harta yang kedua dipakai dan hancur. Yang tersisa apa? Wa ma kadamtah, wa ma akhrtah, wa ma kadamtah, faamdoit. Adapun yang kamu jalankan di jalan Allah, maka itulah yang akan tersisa. Itulah fungsi harta. Maka itu nasihat yang ketiga, harta. Kita yang sebenarnya adalah apa? Yang dijalankan di jalan Allah. Nasihat yang keempat. Tentang harta. Yang paling penting dalam perihal harta adalah bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tetapi mencari yang paling halal. Kenapa? Jawabannya ada beberapa. Saya ulangi, yang paling dalam, yang paling penting dalam harta adalah bukan mengumpulkan sebanyak banyaknya, tetapi yang mencari dengan cara yang paling halal. Para ekwa yang tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa demikian? Karena satu jawabannya, harta kita sudah ditakdirkan oleh Allah lima ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Rasulullah SAW bersab dalam hadis riwayat Muslim. Katakanlah, makadir al qabla an yakhluk samawati wal arq bi kamsina alfasana. Allah telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan dalam hadis riwayat Imam Termini dari Abdullah bin Mas'ud, bahawa atau Abdullah bin Abbas antara keduanya saya agak lupa, bahawa ketika manusia masih jadi janin. Rasulullah SAW mengabarkan malaikat diutus oleh Allah untuk meniubkan bikat berieskhihi wa ajalihi wa amali shakiyun auzaih menuliskan rizkinya, ajalnya, nasibnya, baik dan buruknya amalnya sudah dituliskan. Jadi apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah keluar dari rezeki kita itu harus kita pahami. Ini di depan mulut saya tinggal teguk. Tinggal tuang kemudian meneguhkan Kalau bukan rizki saya Tidak akan masuk walau satu tetes pun Maka di disinilah rahasia perkataan Seorang tabi'i terkenal Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Beliau mengatakan Lama alimtu anna rizki Qad katabahu Allahuli Fatma'anna kalbi Ketika aku meyakini baik-baik Bahwasanya rizkiku telah dituliskan oleh Allah Maka Tenanglah hatiku Kenapa tenang wahai Hassan? Lianna hu lan ya'kudhahu gairi. Karena tidak ada yang mengambil rezekiku kecuali aku. Berarti yang belum anda dapatkan bukan? Rezeki anda. Yang anda dapatkan itulah yang rezeki anda. Yang seperti ini kan lapang. Nyaman. Tadi saya ingin cerita tentang ikan ya sebenarnya ya. Ikan tadi. Ada dua real. Tiga real. Ikan dua kilo. Ada yang satu kilo seratus real. Kalau hitungan tiga ribu berarti dapat berapa? Tiga ratus ribu. Per kilo. Mahal gak? Mahal. Begitulah man Allah menciptakan sesuatu dengan hikmahnya. Ini yang dua. Dua kilo, tiga, lima real, itu untuk orang-orang yang diluaskan, di orang-orang yang menengah ke bawah rezekinya. Atau sampai nyungsep, itu. iyang satu kilonya seratus real, itu orang yang diluaskan rezekinya. Semuanya ada porsinya masing-masing. Dengan seperti ini kita akan lapang, nyaman, tidak memaksakan kehendak. ya. Kata-kata tidak memaksakan kehendak, saya, saya jadi ingat perkataan uh, Syekh Abdul Razak ketika beliau mengajar di masjid kampus. Beliau mengatakan sebuah riwayat yang kata beliau ini lemah dan memang lemah riwayatnya disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau. Jamiul ulum wal hikam. Inna min ibadi Allah berfirman, diriwayatkan dalam firman tersebut. Inna min ibadih lau agnaituhm laafsadatuhul ghina. Ada hamba-hambaku yang kalau seandainya aku kaya kan dia, kekayaan akan merusaknya. Jadi kalau Anda disempitkan rezekinya, memang ditakdirkan kere, maka mungkin itu lebih baik bagi kita atau bagi orang tersebut. Kenapa? Karena kadang-kadang orang miskin sombong. Kan enggak cocok miskin Sombong. Hei orang kaya. Nih saya punya sepeda ontel. Kan gak cocok. ya. Dan perhatikan. Semua dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Maka siksanya tambah berat. Sama seperti tadi. Orang miskin sombong. Gak ada motivasi dia untuk sombong. Kalau orang kaya sombong apa? Enggak wajar, dosa besar Pak. Masuk perangkap beliau. ya Orang kaya sombong itu dosa besar. Lebih besar lagi dosanya kalau orang miskin sombong. Disinilah kita tarik sebuah faedah yang lain. Bahwa dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, do, siksanya tambah besar yaitu dosa kesyirikan. Apa motivasinya orang berbuat syirik? Allah al-Khalik al-Raz al-Khalik -Al al-Malik al mudabbir tiga unsur kekuasaan penciptaan pengaturan yang maha berkuasa dia tinggalkan Allah seperti itu pergi kepada makhluk yang tidak berkuasa tidak mencipta tidak mengatur dosa yang dikerjakan tanpa motivasi salah satu contohnya yang paling besar adalah syirik makanya ini rahasia firman Allah inna syirka laulun azim Sesungguhnya kesyirikan adalah kewaliman yang sangat agung. Kenapa disebut kewaliman yang agung? Karena dosa dikerjakan tanpa motivasi. Wa man adallu mimman yad'uun duni Allah man la yastajibulah? Tidak ada orang yang paling gila, sesat, sinting dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan permintaannya. Dosa dikerjakan tanpa motivasi, dosa kesyirikan. Nah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali ke permasalahan tadi. Jadi setiap orang ada hikmahnya. Ada kadang-kadang orang dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah kayakan saya, berikan rezeki yang luas berkah. Tapi tidak tidak dikayakan oleh Allah. Karena memang cocoknya dia seperti itu saja rezekinya. Karena kalau seandainya dia kaya, mungkin terlambat sholat. Mungkin Sombong. Dan ini sangat cenderung dari orang-orang yang diluaskan rezekinya. Sebagaimana yang terjadi kepada karun. Inna ma'utitu ala ilmin indi, kata karun. Dalam surah Al-Qasus ayat 79. Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini karena kepintaranku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kembali ke permasalahan tadi. Bahwa yang keempat ya, betul. Yang keempat, nasihat yang keempat adalah bahwa Harta setelah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting mencari yang halal, bukan yang paling penting mengumpulkan sebanyak banyak, karena tidak akan mungkin keluar dari dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima yang terakhir, setelah ini kita masuk pertanyaan sebenarnya yang kelima ini bukan yang bukan yang paling akhir. <tuh> Harta adalah ujian bagi ujian khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ka'ab bin Iyadh radhiyallahu an Beliau berkata sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati almal sesungguhnya setiap umat mempunyai ujian ujian maksudnya tersendiri ada ujian-ujian khusus tersendiri dan ujian khusus untuk umatku adalah harta Setelah kita memahami Apa faedah kita memahami bahawa harta adalah ujian Maka setelah itu kita tidak heran Kalau ada orang Yang dia menjual agamanya gara-gara harta Tidak heran Menjual agamanya gara-gara harta Tidak heran Menghalalkan segala cara gara-gara harta Karena memang ujiannya seperti itu Tidak heran Orang-orang lebih buas dibandingkan dua serigala lapar yang diberikan kambing kepadanya dibandingkan seseorang rakusnya terhadap harta. Jadi kalau ada dua serigala yang lapar dilepas kepada dua serigala ini kambing. Nasib kambing tersebut gimana? Habis hancur, habis-habisan. Tetapi lebih rakus lagi seseorang terhadap hartanya. Rasulullah SAW bersabda melalui riwayat Imam Ahmad Madzibani Ja'ian bi afsadah Ursila fi qanamin bi afsadalah min hirsil mar'i al almal wa sharafilidini. Tidak ada dua serigala lapar diutus padanya seekor kambing lebih merusak dibandingkan kerakusan ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan. Ini para ekuoin derhamati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak heran ketika kita meyakini memahami bahwa memang harta adalah ujian orang yang sudah punya gaji puluhan juta masih mau yang ecek ecek, nggak heran. Terutama misalkan dalam masalah hutang piutang. Saya sering berhadapan dengan para pedagang. Ustadz gimana ya? Banyak orang yang tidak mau bayar hutang. Hutangnya berapa pak? Seratus ribu, lima puluh ribu. Padahal saya lihat beliau saudagar kaya. Ditabungannya em-eman, miliaran. Pak, saya bilang, Pak maafkan saja. Bapak mikirin itu seratus ribu, dua ratus ribu. Bahkan mungkin setengah juta, Bapak punya miliaran. Ngapain? Bahkan mungkin dicerita-ceritakan. Apalagi yang cuma hutangnya sepuluh ribu. Ceritain sama orang banyak. Ya, Pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak heran kita mendapati seperti itu. Kenapa? Karena memang manusia seperti itu. Dia ujiannya, khusus Nabi Muhammad SAW, ujiannya terhadap harta. Tidak heran orang kehabisan akal, mengerjakan sesuatu yang di luar hati nurani manusia, tidak, tidak punya belas kasihan, gara-gara ingin mendapatkan harta. Tidak heran. Seperti misalkan, saya waktu di Damam, Arab Saudi, saya baca berita-berita online. Saya dapati orang mengais riski dengan mengoplos. Daging dioplos, minyak dioplos, sampai merica dioplos. Semangka disuntik biar tambah merah, tambah manis. Kemudian apel dibeginikan, pokoknya semuanya dioplos. Yang aneh luar biasa, saya cerita sama kawan-kawan di sana. Kawan-kawan Dai di sana ada dari Sri Lanka, Filipina, kemudian India, Pakistan dan banyak saya cerita. Tahu nggak kalian di Indonesia orang mengais rizki sebagian seperti ini. Yang anehnya lagi kata mereka, kamu baru tahu ya di negara kita itu sudah dari dulu begitu. Eh, oh, subhanallah saya bilang ini berarti international crime. Ini memang seperti itu, berarti manusia tidak heran kita mendapati orang-orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Pernah juga kawan saya ingin daftar di sebuah instansi pemerintah resmi, kemudian ketika interview begitu tanyain Pak, sanggup berapa? Saya kawan saya ini bilang enggak. Saya cuma nyoba kepinta apa keilmuan saya kalau lulus alhamdulillah kalau tidak saya punya punya pekerjaan lain sudah sudah punya. Emang Vellan nggak lulus rahasia umum tidak bisa nyogok nggak lulus selesai. Yang ajaib luar biasa aneh tapi nyata dan ada tahun depan ketika penerimaan lagi rupanya panitia menyimpan dan ini kisah nyata ya menyimpan nomor telepon tahun kemarin pendaftar ditelepon Pak masih mau daftar kak di kantor kita sekarang ada diskon loh Pak nyogoknya <Syukur> Subhanallah uh, luar biasa nyata Pak Agiki ya tidak heran kenapa karena Innafitna Taummati Almal sesungguhnya ujian umatku adalah har Maka para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Tentang harta ini Jangan sampai tertipu dengan harta Karena orang yang tertipu dengan harta Dia sebenarnya tertipu dengan sesuatu yang tidak kekal dan tidak abadi Tetapi selalulah tujukan asa kita untuk akhirat kita Itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau seandainya tidak bisa menambah ilmu antum-antum sekalian karena yang disampaikan tidak terlalu mendalam karena di depan saya ini adalah orang-orang berilmu jadi mohon maaf apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala shalallahu alaihi Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Pertanyaan dari pendengar radio muslim Bagaimanakah sejatinya cara pandangan Seorang muslim terhadap dunia Apakah benar ketika seorang mencari harta Sebanyak-banyaknya agar bisa bersedekah Sebanyak-banyaknya pula Saya katakan di awal Yang permasalahan bukan pada harta Jadi that harta Pada asalnya tidak tercelah Yang tercelah adalah ketika Seorang berinteraksi dengan harta tersebut Bagaimana cara mendapatkannya dan di mana dia gunakan itu yang tercelah. Kalau seandainya caranya dan e, cara mendapatkannya dan cara berinteraksinya dia keliru tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya lihat bahkan saya sebutkan sepuluh orang dijamin masuk surga. Siapa mereka? Abu Bakar, Omar, Uthman. Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Tolha Sa'ad Kemudian Sa'id Abu Ubaidah bin Al-Jarrah 10 orang ini terkenal Saudagar-saudagar kaya Tetapi Kekayaan mereka tidak ada pada hati mereka Uthman bin Affan ya, Yang bersedekah Salah satu bersedekah Paling banyak Ketika peperangan Uh, disebut Jaisul Usr Perang sulit Atau perang apa? Perang tabuk, perang paling sulit Karena waktu itu di Madinah Paceklik ya. Kemudian Abu Bakar Rasiddiq Umar bin Khattab Orang-orang yang saudagar kaya Jadi kaya itu tidak tercelah dalam Islam Tapi bagaimana kita berinteraksi Dengan kekayaan tersebut Wallahu'alam Apa yang membedakan antara Tafakhur dengan tahaduth bin ni'mah Tafakhur, perhatikan ya Tafakhur itu kan ada mukobilnya Tafakhara ya tafakhur ya Artinya si fulan menyombongkan Mengangkuhkan diri dengan hartanya di, di Dibalas dengan si fulan Jadi saling, harus ada lawannya itu namanya tafakhur Adapun tahadus bin ni'mah itu tercelah Tafakhur itu Adapun tahadus bin ni'mah tidak Dia misalkan dapat gaji Kemudian dia tahadus bin ni'mah Dia traktir teman-temannya Itu tahadus bin ni'mah Tidak Itu tidak tercelah Di Dalam hadith Rasulullah wasallam menyatakan Inna Allah yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdih Aikamakalan Nabi alaihi wasallam Sesungguhnya Allah menyukai pe, Sebab atau uh, apa ya pengaruh dari nikmat Allah yang Allah berikan terhadap hambanya maka kalau seandainya kita mendapatkan rezeki maka berikan tahajus biniyama dengan teman kita terakdia teman tersebut ya kemudian kita uh, berikan sesuatu yang yang kita perlukan untuk teman bisa memakainya ini tahajus biniyama Allahu alem. Bagaimana tidak terjebak dengan tafakur ketika tahabud bin Naimah? Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya sangat mudah. Pakai hadis Rasulullah asam kul washarof walbas watasadak min kairi sarofin walamakila. Makan, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Apa saja dengan dua catatan. Tidak saraf Terlalu berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Wallahu Wallahu'alam. Apakah boleh meniatkan sedekah supaya kaya? Karena tes termotivasi pada ayat Al-Quran yang, meng, yang mengumpulka, me, mengumpamakan setiap bulir akan dibalas dengan tujuh bulir. Maka jawabannya ini sering ditanyakan. Beramal ingin dapat kekayaan dunia. Kalau cuma tujuannya kekayaan dunia. Maka dia termasuk orang yang mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah harus ditujukan murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka solusi yang paling bagus adalah bersedekah murni karena Allah. Dan kemudian berdoa kepada Allah agar mendapatkan perkara dunia. Sebagai dalilnya apa? Sebagaimana yang terjadi kepada tiga orang yang terperangkap di dalam goa karena tertutup de, dengan batu mulut goawanya. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka mengatakan, Inna hula yunjina min hadi sahrah. Ilah an neda w Allah bisali a'malina sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kita dari batu yang menutupi mulut gua ini kecuali kita berdoa dengan amal soleh kita jadi boleh seperti itu kita bersedekah karena Allah kemudian kita berdoa kepada Allah sama seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al Quran yang dibaca oleh Imam yang kedua tadi surat uh, Ali Imran di ayat ayat yang terakhir Rabbana innana amanna faghfirlana. Wahai Rabb kami, kami telah beriman kepada engkau, kepada Rasul engkau. Maka ampuni kami. Boleh itu. Ya Allah, saya telah bersedekah ikhlas karena engkau. Maka mudahkanlah rezeki saya. Boleh. Ya Itu yang paling baik solusinya. Agar kita mendapatkan rezeki juga ketika kita bersedekah. Lalu bagaimana niat yang benar dalam bersedekah? Sudah saya jawab, Wallahu Wallahualam. Bagaimana kita bisa bebas dari hutang bank saat ini untuk usaha sulit mencari pinjaman tanpa riba. Padahal kita punya pinjaman jaminan yang memadai atau punya nilai yang jauh lebih besar daripada nilai pinjaman yang kita inginkan. Tapi jarang ada orang yang mau memberi pinjaman dan tidak ada niat dari kita untuk menipu. Maka jawabannya riba tetap haram mau Anda bikin testimoni sepanjang apapun ustaz begini haram riba ya tidak ada kata lain kecuali meminjam dengan riba haram adapun Anda yang sudah berhutang dari riba maka cepat-cepat dilunasi ya cepat-cepat dilunasi dan ada penjelasan menarik dari Al-Ustaz Al-Fadhil Erwandi Tarmiji Hafizahullah Ta'ala Doktor Beliau mengatakan Ketika anda punya Hutang di bank Kemudian Ada riba di sana Maka Wajib bagi anda Bayar hutangnya Pokok hutangnya Wa intubutum falakum ru'usu amwalikum Jika kalian bertobat maka kalian harus bayar hutang pokoknya. Kalau hutangnya misalkan 100 miliar atau 1 miliar, mohon maaf, 1 miliar, maka hutang pokoknya ini bayar. Biasanya 2%, maka kalau dari 1 miliar 2% ribanya 20 juta atau 30 juta, 130 juta. 30 juta ini tidak tidak perlu Anda bayar. Dan bank pun tidak bisa menagih Anda. Ini Fedah sangat menarik ini. Bank pun tidak bisa menagih riba Anda. Makanya bank akan mengeluarkan apa? Debt collector. Ini pekerjaan debt collector ini yang ada di sini hadir. Kalau Anda bekerja debt collector itu pekerjaan gak nyunah. Keluar. Berhenti sekarang juga. Ya pekerjaan gak nyunah. Kenapa? Ustaz, boleh, kan boleh nagih hutang. Boleh. Tapi yang terkenal dengan debt collector apa? Tiba. Kemudian kalau tidak bayar apa? Main pukul. Ini yang tidak boleh. Bukankah Rasulullah SAW tadi berkata sabda? Ini dalil saya. Kenapa saya katakan tidak junah? Rahim Allahumma rohansamhan idhaba, samhan idastara, samhan idakta'wa, santun ketika menagih hutang. Rasulullah SAW ditagi oleh Abu Umamah kalau tidak salah bahkan dengan suara yang keras ya bahkan para sahabat pada waktu itu ingin berkelahi dengan para dengan sahabat yang menagi dengan suara yang keras ini ini juga permasalahan hutang hati-hati ya apalagi yang sudah ngaji sudah jenggotan celana cingkrang jilbab besar kalau sudah ngutang bayar jangan pakai jurus dua a afwan ahi subhanallah jurus 2A afwan akhi ya bayar para ikhwan sekalian para ulama mengatakan ad zulun bin-nahar wa hamun bil Umar bin Abdul Aziz khalifah yang kelima yang digadang-gadang sebagai khalifah rasyidah beliau mengatakan ad zulun bin-nahar wa hamun hutang adalah menghinakan di siang hari Meresahkan di malam hari Menghinakan kata Sheikh Abdul Karim Al-Khudir Hafizahullah Ta'ala Wadda'inu sahibun ma'rufun ladai Dari yang hadir yang ratusan ini Yang paling saya kenal siapa? Yang menghutangi saya Itu hinanya Kalau ada kumpul-kumpul Misalkan kumpul ya nanti di masjid MBR Si Fulan ada enggak? Kenapa sih saya punya hutang sama dia? Itu hinanya. Kemudian beliau mengatakan, hinanya orang berhutang ya. Qad yusjanu min ajli ad-dain kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Dia kadang-kadang ditahan di penjara gara-gara hutang. Wa qad yu'adda ila al kadang-kadang gara-gara hutang dia masuk ke dalam permasalahan fikih Harta hasilnya dihijr Artinya apa? Dikuasai oleh pemerintah Misalkan dia PNS Dia bergaji setiap bulan 7 juta Maka karena dia banyak hutang terlibat dengan hutang 7 jutanya ini dipegang oleh pemerintah Itu hukum Islam Ini hinanya orang berhutang Hinanya orang berhutang lagi Ketika siang hari dia kadang menjadi orang munafik Dan ini rahasia Rasul SAW sering berdoa dalam hadis riwayat Bukhari. Allahumma inni a'udhu bika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari banyaknya dosa dan terlilik yang hutang. Seorang sahabat bertanya. Ya Rasulullah ma'aksara min anta sta'idha minal maghram. Wahai Rasulullah banyak sekali engkau berdoa minta perlindungan dari banyak hutang. Kenapa? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab. Lihat yang banyak hutang dan perhatikan benar enggak sabda Rasul. Innal gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlaf. Orang yang banyak hutang kalau dia berkata-kata dusta, kalau dia janji ingkar janji. Betul? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati alih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ke hutang tadi Kenapa ngomongin hutang? Ya, para ikhwan sekalian Yang dirahmati alih Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan bahwa Kadang-kadang sebagian orang yang mempunyai har, e, sudah lama ngaji, ya maka dia harus perhatikan dalam masalah hutang ini. Jangan sampai dia seenaknya saja. Jangan jurus 2A tadi. Taib. Jadi para ikhwas sekalian, Ah kemudian ribanya tadi tidak mengapa dia dia tidak bayar ribanya tadi tidak mengapa dia tidak tidak bayar yang penting dia bayar pokoknya dan itu tidak bisa ditagi oleh bank itu yang harus dia bayar secara hukum perbankan ataupun hukum Allah ya dia tidak boleh bayar ribanya tersebut maka nasihat saya kepada orang yang berhutang di bank cepat cepat lunasi kemudian dia bayar kemudian jangan mengulangi lagi harus intah, harus berhenti dari bank, dari peminjaman yang ber, bermuara riba Allahu'alam saya seorang dosen di perguruan tinggi, di tempat saya mengabdi jika seorang dosen dapat hibah penelitian katanya nominalnya 50 juta, maka yang dikasih tidak sejumlah itu akan tetapi pihak universitas menuntut ketika buat laporan penelitiannya jumlahnya tetap 50 juta bagaimanapun caranya mungkin dengan cara memack up harga alat-alat dan bahan-bahan di sini lain kalau di sisi lain kalau tidak begitu kita akan kesusahan meneliti bagaimana hukumnya adakah solusinya tidak ada lain kecuali melaksanakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berdusta ya Innal kadhiba yahdi ilal ilal syarr wa inasy yahdi ilal ilannar Sesungguhnya dusta menipu akan menunjukkan kepada keburukan-keburukan menunjukkan kepada neraka tidak ada cara lain Jadi tidak bisa kita katakan oh boleh saja menipu tidak menipu makrap adalah nipu kedzaliman dan Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda dan ini dalil yang sangat kuat man ghasya fa minni barang siapa yang menipu bukan dari kami dalam riwayat muslim man ghasyana fa laysa minni barang siapa yang menipu kami bukan dari dari kami ya satu pertanyaan lagi saya diberi waktu wallahu alam maka jawaban kepada Bapak dosen tadi Ya tidak bisa kecuali harus berbuat jujur. Katakan yang sebenarnya. Kalau seandainya ini adalah eh, tidak boleh maka katakan tidak boleh. Jangan-jangan yang kita katakan tersebut akhirnya pun mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jika ada seorang miskin tapi masih bisa menyisakan sedikit hartanya lebih utama mana mengumpulkannya lalu digunakan untuk berkurban atau mensedekahkannya setiap mempunyai sisa harta. Maka jawabannya setiap kali ada ini disebutkan oleh Sheikh Ibrahim Ibn Amir Raihil dalam kitab beliau apa judulnya Fadlul Tajrid fi Fadha'ilil A'mal gitulah. Ya artinya Buku ini mengupas tentang kalau kita dihadapkan kepada dua opsi. Mana yang lebih utama diantara dua opsi kebaikan ini. Seperti ini, orang miskin ingin mengumpulkan agar bisa berkorban atau dia sedekahkan saja. Maka yang paling jawaban kalau dihadapkan kepada dua opsi salik taring ulur begini. Maka jawaban yang pertama adalah pakai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amfa'hum linnas mana yang paling bermanfaat untuk manusia banyak itu yang paling dipilih apa ini yang paling dipilih yang paling bermanfaat untuk manusia banyak amfa'hum linnas karena itu sebaik-baik manusia yang kedua pilih yang paling mudah dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha Rasul Aisyah bercerita mak Tira lirasulillah sallallahu alaihi wasam. Bina amran, illa اختار أي سرهما ما لم يكن اثم. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasam dipilihkan kepada dua pilihan, melainkan beliau memilih yang paling mudah. Selama itu bukan dosa. Maka untuk pilihan tadi saya tidak bisa mengatakan pilih yang ini, pilih yang itu. Tetapi lihat mana yang paling bermanfaat dan mana yang paling mudah. Itu yang bisa saya sampaikan. Allahu aalam, mohon maaf kalau seandainya yang disampaikan adalah pengulangan-pengulangan yang mungkin sudah antum-antum sekalian ketahui. Karena di sini eh, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ustadz-ustadz yang mengajar di Jogja ini di Madrasah Jogja ini beliau senantiasa diberikan keilmuan yang mendalam kepanjangan umur dalam ketaatan, keberkahan dalam rezeki seperti ustaz kita, Ustaz Afifi Hafizahullah, Ustaz Abu Sa'ad Hafizahullah. Saya malu berbicara di sini sebenarnya, akan tetapi ya niatnya dari awal memang murajaah. bukan la majitu mualliman wala mudarrisan walakin murojaah. Aku tidak datang, saya tidak datang sebagai orang yang ingin memberikan ilmu ataupun ingin mengajarkan sesuatu, tapi kita ingin murojaah. Mudah-mudahan Ustaz-Ustaz kita dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, diberikan ilmu yang berkah, diikhlaskan dalam berda'wah. Apa yang baik, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk, itu dari saya pribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Hamdika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawatu bilaih. Salallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.